Tapi ada pada kaum yang menengah ya, yang jumlahnya katanya nanti mau berjumlah sekitar 2.030 berjumlah 100 juta orang. Jadi ini kebersyukuran saya pertama kali. Lalu apa yang ingin saya sampaikan di sini jamaah sekalian? Jadi saya ingin menyampaikan selaku profesional di CEO kekerbusana di perusahaan busana muslim, saya ingin berbagi tentang sebuah makna. Value, value atau nilai ini sebetulnya adalah pembelajaran bisnis yang kami terima oleh para guru-guru bisnis kami, bagaimana membangun sebuah produk yang ada value-nya sehingga orang mau bayar. Tapi yang ternyata begitu didalami value, konsep value ini adalah konsep dari Islam. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana sebetulnya Umat Islam ini bisa produktif menghasilkan uang. Bagaimana seseorang itu bisa produktif berkarir yang baik. Bagaimana seseorang itu bisnisnya, produknya bisa diterima di market, di masyarakat. Kuncinya cuma satu. Ada value-nya, ada nilainya. Dan ini sebetulnya adalah konsep dari Islam. Anfahum anfahumlinas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik manfaatnya kepada orang banyak. Jadi sebelum saya ingin masuk pada materinya, saya ingin cerita sedikit tentang solutif and disruptive. Jadi, menjadi solusi atau tergilas. Ya. Solutif menjadi solusi atau disruptif Kita kena disrupt, kena disruption, kena gilasan. Saya menulis artikel ini di grup Facebook saya, Zir Club. Bapak ibu sekalian, jamaah yang aktif di Facebook bisa search. Zit Club nanti saya banyak nulis setiap hari di sana. Jadi gini bapak jamaah sekalian, bapak ibu jamaah sekalian, kita dulu faham ada yang namanya telepon fix line, Telkom 021 sekian, sekian sekian sekian Kalimantan Timur tempat lahir saya Balikpapan 0542 sekian sekian sekian, sekian. Bogor 0520251 0251 fix line, suara voice nyampe pakai kabel. 95, 94, 98 perusahaan bernama Telkom sangat-sangat gegap-gembita penghasilannya dari sini. Ada isu GSM. Ada senior di Telkom namanya Pak Garuda akhirnya mendevelop Telkomsel bersama kawan-kawan. Nowadays sekarang jamaah sekalian hampir tidak ada satu rumah pun yang mau pasang fixed line. Kecuali dijanjiin sama Indy Pasang internet gratis juga, seribu menit pasang fix line. Hampir semua kita sekarang terhubung dengan mobile phone. Artinya apa? Telepon fix line tergilas. Kenapa? Karena GSM lebih memberikan manfaat. GSM atau mobile phone bisa dibawa kemana saja, bisa nelfon di mana saja, tidak perlu fix line satu titik di satu tempat. Begitu ada model bisnis, atau begitu ada perangkat yang lebih menguntungkan, lebih bermanfaat, lebih mensolusikan ketimbang perangkat atau bisnis model sebelumnya, maka bisnis model sebelumnya akan tergilas. Itu hukum bisnis. Begitu juga GSM, voice and text messaging, dia charge kita dengan pulsa. Dulu kita keluar sekali kirim SMS 250, 350. Kita nelpon pakai telepon, voice, voice antar voice, voice messaging, kita kena 2000, 3000 per menit. Ada tarifnya sekitar itu, cukup mahal Namun mulai muncul platform BBM Whatsapp Lalu kemudian bahkan di Whatsapp bisa Whatsapp call dengan layanan data Mereka terdisrap Penghasilan Telkomsel atas SMS text messaging menurun Perlahan demi perlahan Ancaman Akhirnya mereka jualan pakai data Telkomsel jualan pakai data Ada data 1000 mega ada data 1,5 GB per bulan dan serusnya mereka jualan data usage tapi data usage pun terancam dengan wifi, dan sekarang Google katanya ingin mengembangkan balon balonnya itu wifi satu kota jadi nanti satu provinsi satu kota, satu region itu bisa wifi connect lewat internet router wifi Wimax balon, Google mau ngembangin, jadi terus mendistrap, itu cara kerja kehidupan Dulu kita punya fasilitas angkutan moda transportasi tradisional ojek. Kita akad sama tukang ojek, lalu kalau kita kadang datang ke tukang ojek, "Mang, bisa antar ke sini enggak?" "Oh, enggak boleh, itu bukan area saya." "Mang, ke sini berapa?" "Oh, kesini ngantar nganter 30.000. Kita naik begitu kita turun, "Mas, ini jauh," jadi 50.000. Ada ketidakpastian tarif. Belum lagi ada isu misalnya kriminalitas karena yang dinaikin enggak jelas. Lalu seorang anak muda bikin aplikasi Gojek dan GrabBike yang sekarang juga mirip-mirip mulai banyak. Artinya kita bisa memanggil uh, Gojek di saat waktu yang kita butuhkan, kita bisa melihat dia di mana berada, ada kepastian tarif dan ada kepastian keamanan karena ID supir Gojek terdata di aplikasi. Gojek ojek akhirnya terdisrap Dan ini bukan terjadi pada hal yang sifatnya digital yang kita lihat sehari-hari, Gojek, GrabBike, Uber dan seterusnya. Ini terjadi pada toko-toko misalnya di ITC, sekarang jamaah sekalian muncul yang namanya seminar-seminar digital bahwa konsep digital dan teknologi menghancurkan distribution channel. Jadi ceritanya begini, bisnis itu jamaah sekalian harus punya tiga hal, harus ada produknya, harus ada marketnya, dan harus ada kanal distribusinya. Kita menyebutnya tiga hal VCW. Harus punya value, harus punya who, harus punya channel. Zaman dahulu kala, produsen itu berjarak sekali dengan market. Jadi kita harus membangun namanya distribution channel. Itu yang dilakukan Alfamart Indomart. Jadi dia bangun distribution channel. Itu yang dilakukan toko-toko pedagang-pedagang. Dia beli grosiran lebih murah, dia jual di kampung-kampung. Itu yang dilakukan oleh toko-toko kios HP di ITC. Mereka punya pasar yang walk in, mereka beli HP Samsung, mereka ambil Oppo, mereka ambil misalnya iPhone dengan harga yang lebih murah karena mereka beli banyak, lalu mereka jual. Ada distribution channel, tapi sekarang setelah Lazada hadir, Tokopedia hadir, Bukalapak hadir, distribution channel toko enggak diperlukan lagi. Harga gadget mahal karena HP pada awalnya dijual di kios ITC, harus bayar space, harus bayar mall. Harus bayar listrik mall, AC mall, harus bayar manajemen mall. Tetapi ketika dia jual via online lewat aplikasi digital, maka seluruh cost itu bisa direduction. Terjadi reduction cost. Dan itu membuat harga murah, dan itu yang membuat HP yang dijual di toko offline, itu tidak bisa bersaing dengan harga miring yang ada di Lazada dan ada di Bukalapak. Artinya begitu ada model bisnis yang memberi manfaat secara nyata, Begitu ada produk yang memberi manfaat secara nyata, memberi sesuatu yang sangat manfaat, gitu, maka bisnis model berikutnya tergilas. Kenapa? Karena market, pasar, itu cenderung untuk memilih sesuatu yang value-nya nilainya lebih tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Lebih mudah, lebih praktis. Jadi ini bahasan kita sebetulnya. Kita harus memahami betul tentang value itu. Bahwa uang itu hadir karena value. Orang mau beli produk karena value. jadi bapak ibu sekalian saya ingin masuk jamaah sekalian kepada materinya bismillahirrahmanirrahim mengapa kita membeli beras yang lebih mahal mengapa kita membeli beras yang lebih mahal di mal padahal kita bisa ngambil lebih murah di sawah karena begitu kita ingin beli ke sawah kita harus beli dalam jumlah yang sangat besar belum digiling belum dikupas, belum diproses masih dalam bentuk gabah belum lagi kalau kualitasnya jelek belum lagi ke sawahnya juga mana? kita repot Maka dari itu kita mau bayar lebih mahal, kita beli di Swalayan. Jadi sebetulnya uang yang kita bayarkan lebih mahal di Swalayan jemaah sekalian, itu tidak pernah membeli beras. Kita sedang membeli lebih praktis, lebih mudah, karena bersih, lebih terpek, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya harga beras itu Rp10.000, mungkin Rp7.000 sampai Rp6.500 itu kita membayar proses untuk menghadirkan beras itu ke Swalayan. Bayarin pedagangnya, bayarin tempatnya, kos ini, kos itu, dan seterusnya Artinya uang itu membeli manfaat Ini yang pertama, kasus beras Kasus yang kedua misalnya, ibu-ibu memakai tas LV Saya sering berbicara, ngobrol dengan ibu-ibu sosiali, sosialita di kalangan supplier kain Di kalangan fashion Ibu-ibu tuh kalau misalnya ngomong begini, ternyata Mereka butuh tas mahal, mereka bilang sama saya, D. Randy Tante pakai tas mahal itu 60 juta 5.400 dolar Singapura harganya segitu. Itu sebetulnya bukan tasnya, tetapi dengan memakai tas Elvi, memakai tas Gucci, akhirnya mereka diterima secara sosial di kelompoknya Jadi tas ini 5.400 dolar Singapura bukan membiayai tas, tidak pernah membeli tas. 5.400 dolar Singapura Elvi itu adalah membeli komunitas sosial. membeli gengsi. Nah, ini yang disebut dengan value. Jadi, kenapa ada baju putih seperti biasa di Tanah Abang harganya 15.000, 17.500, tapi ketika di Sogo baju putih yang sama dicap Zara dengan kualitas gramasi yang sama, harganya bisa 250.000. Karena yang mahalnya di Zaranya itu, nempel di Sogonya itu yang bikin mahal. Ada dompet kecil ditaruh di Sogo harganya 600.000, diskon 50% 350.000. Tas yang sama dari China, tas yang sama, kualitas sama, itu kita dapatkan di Tanah Abang rp ribu rupiah. Jadi kawan-kawan sekalian itulah makna dari uang. Uang itu hadir karena uang itu ngambil value. Kenapa kita mau cuci motor? 20 ribu. Kenapa kita mau cuci mobil? 40 ribu. Padahal dihitung airnya, samponya, tenaga kerjanya tidak sampai 40 ribu. Karena kita ngebayarin waktu, ketimbang kita nyuci sejam setengah, mobilnya nggak bersih, nggak ada hidrolik, udah kita bayar 40000 Sambil nunggu cuci mobil, kita bisa ngeliat Facebook, kita bisa buka kerjaan, kita bisa ngeliat banyak hal. Kenapa Bapak Ibu yang kerja di sini jamaah sekalian, yang kerja di perkantoran, lebih cenderung makan bersama kawan-kawan di warteg? Atau mungkin di restoran? Karena ada nilai sosial di sana, kenapa nggak packing rantangan dari rumah? karena relatif yang ratangan dari rumah makannya di meja kantor enggak bersosialisasi dengan yang lain jadi bisa jadi makan di restoran makan di hokben atau makan di kafe kopi luwak dan seterusnya itu sebetulnya bukan makan kopinya bukan minum kopinya tapi dia sedang membayar value value social interaction yang terjadi nah jadi sahabat sekalian pertanyaannya begini Kang Randy bagaimana agar bisnis atau bagaimana agar uang mengalir dalam kehidupan saya it's so simple Making value, all the time Kita ni bisnis, bikin produk, berarti jual value Kalau kita bekerja Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita juga pedagang Ini yang saya kadang-kadang enggak setuju sama teman-teman karyawan Teman-teman karyawan ngomong begini Yang pedagang kan ente, enggak Bapak Ibu karyawan juga pedagang Bapak Ibu mendagangkan skill Bapak Ibu sekalian Jamaah sedang mendagangkan kompetensi Bapak Ibu sekalian Kalau misalnya Bapak Ibu kerja di organisasi bank, misalnya organisasi perbankan, financing gitu misalnya, maka organisasi itu mempekerjakan Bapak, mempekerjakan jamaah karena sebuah alasan. Alasannya apa? Karena organisasi industri itu, organisasi perusahaan itu berharap jamaah sekalian memberikan value kepada perusahaan. Jika Bapak Ibu bekerja di organisasi IT, maka organisasi itu Itu juga berharap value dari bapak ibu sekalian Kontribusi bapak ibu sekalian kepada organisasi perusahaan So hitungannya sangat-sangat sederhana Ini bukan tentang anda lulusan apa Ini bukan tentang anda lulusan dari kampus mana Tetapi organisasi akan melihat siapa yang paling berdampak pada organisasi Dan ketika ada seseorang yang berdampak, ketika dia hadir sales bagus, ketika dia hadir produksi terjaga, ketika dia hadir semangat kerja luar biasa, dia bisa bangun tim, dia bisa diamanahi project, kalau dia jadi pimpin pro project projectnya uh, bagus gitu lengkap, lalu kemudian juga bisa profesional, maka perusahaan mau bayar mahal. Nah disinilah semangat khairuna li sebaik-baik manusia. Adalah manusia yang paling baik manfaatnya Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling baik menghadirkan produk dengan manfaatnya Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik manfaatnya pada perusahaannya Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik manfaatnya pada keluarganya Dan ini jarang dibahas di mimbar, -mimbar. Kalau kita ngomong khoirunas Otak kita ini langsung masuk ke bagi-bagi sembako ke dua fa sampai situ doang kalau kita ngomong bermanfaat, kita cuma mikir baksos, kita cuma mikir menyantuni yatim dan duafa padahal bermanfaat itu sahabat sekalian adalah bermanfaat di semua lini kehidupan di bisnis, di perusahaan di semuanya, dan kalau kita bermanfaat, insyaallah uang, uang akan mengalir ke kita nah jamaah sekalian, ini yang menjadi di tujuh menit terakhir saya akan curhat ini yang menjadi permasalahan umat islam sekarang Saya mohon maaf botak, ini habis umroh, baru pulang beberapa hari yang lalu. Randy dikarunia Allah dari 2009, berarti umur saya 21 tahun, maaf 23 tahun, saya umroh. Sampai sekarang setahun sekali. Jadi kalau tidak salah sudah keberangkatan yang ke-8 untuk tahun 2016 ini. Sejak 2012 saya jadi pembimbing umroh. Jadi saya bawa jamaah, saya juga... kalau misalnya antrian ada yang diserobot orang Mesir, orang Turki, saya juga ikut terlibat pada masalah jamaah apa masalah dunia Islam hari ini Bapak Ibu sekalian ada kesenjangan ada kesenjangan antara iman dan value ini yang menurut saya harus dijembatani sebagai contoh kalau kita umroh kita akan pakai bangunan hotel yang sifatnya leveling ke atas, otomatis kita pakai lift orang Indonesia itu biasanya hotelnya Kalau enggak sama orang Egypt, orang Mesir, sama orang Turki. Ini bukan Aib, ini dunia Islam. Yang pertama, pengalaman saya tu Bapak ibu dengan orang Arab, terutama di ras bangsa Mesir, Egypt. Ini Aib dunia Muslim. Saya ungkap di masjid biar kawan-kawan tahu masalah kita di mana. Itu kalau kita naik lift, orang Indonesia udah masuk nih. Orang Mesir itu yang badannya besar masuk. Lalu lift bunyi full, titititit. Orang Indonesia gimana? Enggak bisa ngomong kan? nggak bisa ngomong, Bapak keluar Pak, yang gemuk keluar, yang terakhir masuk keluar. Kita mau ngomong begitu. Tapi percaya nggak percaya Pak, orang Mesir yang terakhir masuk nggak mau keluar. Saya sudah bilang pakai bahasa. Maafi, nggak ada tempat, maafi. Ukhrot saya bilang, saya minta keluar, maafi. Dia bilang nggak mau, tangannya begini-begini aja. Bapak Ibu tahu, yang ngalah orang Indonesia. Yang ngalah orang Indonesia. Ibu-ibu tuh keluar. Wes, Mas nggak apa-apa, yang waras wes ngalah. Ini umroh Bapak Ibu. Ini umroh. Idilu huwa aqrabu Adil itu lebih dekat daripada takwa. Inallaha yuhibbul musinin. Allah itu suka terhadap yang musin. Tapi kebermanfaatan sekedar value untuk mengantri masuk lift itu tidak dimiliki dunia Islam. Sekarang alhamdulillah antriannya nguler Bapak Ibu sekalian. Dulu antriannya lurus-lurus kayak antri tiket gitu. Itu diserobot orang Aljazair, orang Pakistan. Ini dunia Islam memang jauh dari value yang diharapkan. lagi saf antrian di tawaf jadi kalau bapak ibu ngeliat TV, salat ka'bah itu TV yang live dari ka'bah ada orang yang bisa salat di depan ka'bah saf, orang yang salat di saf ka'bah itu adalah orang yang berdiri pada titik safnya sebelum azan jadi 15 menit sebelum azan dia udah ambil posisi itu, bergenggaman tangan, jadi saya udah hafal kalau 15 menit mau zuhur Ambil titik di depan pintu Kaabah, kita bergegaman tangan, ikutin garis. Akhirnya begitu tawaf selesai, orang-orang itulah yang berhak menempati saf. Tapi percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang mendorong. Perhatikan ini, mendorong untuk mendapat saf di depan Kaabah. Otak saya langsung berpikir begini, apa yang membuat orang itu gila-gilaan ngambil saf di depan? Karena dia ingin mendapatkan fadilah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menzolimi orang. Menzolimi orang ini Bapak Ibu sekalian itu Allah tidak akan ampuni kecuali orang yang dizolimi, memaafkan. Jadi di kacamata umat Islam, dunia Islam itu boleh menyakiti orang Dalam rangka ibadah, ini kacau Ada jomplang antara iman dan value Dan ini menurut saya jadi masalah yang luar biasa Saya bertemu dengan rekan kerja ya, Di sebuah institusi kerja Habis sholat duha lalu kemudian dia tambah main solitaire. Sekarang zamannya main class of clans. Duhanya benar 4 rakaat. Tapi pertanyaannya apakah duhanya itu masuk jam kantor atau tidak? Kalau masuk jam kantor apakah sudah diizinkan superordinat atau tidak? Ini tentang value, tentang akad kita pada perusahaan. Kalau memang tidak diizinkan kita harus ambil itu duha sebelum jam 8. Kalau diizinkan ambil itu duha Tapi setelah duha kita main class of clans, itu yang bikin umat lain ini berantakan melihat kita. Ini duhanya jalan, class of clansnya jalan. Duhanya jalan, proyeknya gak dijalankan. Jadi akhirnya muncul fitnah. Kalau misalnya ada kesenjangan antara iman dan value. Muncul fitnah. Untuk apa berislam? Untuk apa duha? Untuk apa soleh? Kalau gak perform? Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian, ini saya kampanyekan di dunia kerja. Tidak boleh kita mengatakan enggak apa-apa KPI kita enggak nyampe, asal salat berjamaah di masih tepat waktu. Enggak boleh menurut saya itu. Itu merusak dan mendatangkan fitnah bagi umat Islam. Saya jualan baju muslim enggak boleh mengatakan enggak apa-apa kita jual baju robek-robek dikit. Asalkan ini uangnya ke kaum muslimin. Enggak boleh Bapak Dan itu juga yang difikirkan di 2 menit terakhir Itu juga yang kemarin mungkin saya ungkapkan di disini Difikirkan oleh Wardah Kosmetik Wardah Kosmetik sebelum 2009 berpikir Umat Islam, Muslimah harus beli bedak Islam harus beli, harus beli bedak halal Setelah 2009 mereka berpikir Apa pantasnya kami dibeli oleh Muslimah? Apakah produk kami sudah pantas dibeli oleh Muslimah? Apakah memang produk kami ini sudah pantas, sudah layak, sudah punya value. Sehingga mereka merubah produk, merubah komposisi produk, mengubah kemasan. Yang dulunya brand ambasador hanya ini ke Kusrawati, Mulai rekrut Dian Pelangi, mulai rekrut sahabat-sahabat hijabers. Mulai memperbaiki bahasa marketingnya dan akhirnya Wardah bisa bersaing. Jadi Bapak Ibu sekalian ini konsep Islam yang terlupakan. Value. Alam Taro kaifa, Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan asluha thabit wa faruha hafisa ma tuthi'ukulaha kullahini bithih. Jadi kalimat yang baik itu seperti akar yang kokoh, Batangan menjulang ke langit, lalu bisa memberikan rasa buah yang manis. Jamaah sekalian, saya tutup kultum kali ini yang sederhana dengan istilah dapat memberikan rasa buah yang manis. Ini keimanan jadi ayah anda ibu sekalian jamaah sholat zuhur dan dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sederhana mau PHK terjadi ini saya baca panasonic tutup toshiba tutup oil oil and gas ya hidrokarbon turun harganya di 28 dolar 27 dolar Chevron Pacific indonesia katanya memangkas 25% kawan saya di faiku indonesia juga mau pengurangan besar-besaran selam berzi 11 ribu sdm sudah mau di cut Saya rasa oil ini juga akan berdampak ke IT, berdampak ke supply, berdampak ke yang lain-lain. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, mau PHK, mau gimana-gimana, kalau kita pegang satu konsep value, kita bisa survive. Yang penting saya punya value yang saya bisa berikan ke market. Anda bisa survive, apapun. Tapi kalau konsep value ini gak ada, mau kita nyemplung di perusahaan giant, top 100, top fortune sekalipun, tapi kita enggak ngerti konsep value, konsep nilai, repot. Semoga ini jadi muasabah kita semua. Semoga jemaah sekalian adalah sosok-sosok yang memiliki value. Amin. Di perusahaannya karirnya baik, perusahaan juga berbahagia, bekerja bersama kita. Amin. Insyaallah Kita adalah orang-orang yang berdampak. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.